Hey, selamat siang Ya, ya. ya Silahkan Pak, komentar Anda Anggota DPR ini, DPR kita ini terlalu super power ya Gak ada yang bisa menurunkan dia Sedangkan dia bisa menurunkan presiden Jadi ada sesuatu yang aneh dalam hal ini Kedua, saking super powernya Dia gak peduli dah Apa kata rakyat hajar aja terus Buktinya tuh ya terus aja dia pergi Sudah dibanding Padahal hasilnya apa Sudah dibandingnya Yang t a k ada apa-apanya, itu cuma piknik ya? Terima, kasih. ya terima kasih Pak Alex, selamat siang, siang Bu Ya, silahkan Pak Menurut saya sih, anggota DPR sekarang Bu Bukannya kerja Mereka t u jalan jalan doang Bu Lebih baik anggota DPR aja, Bu. Mereka t u bukan loker-roker Loker peneritaan rakyat、uh -huh. Baik, terima kasih Kemudian penelpon terakhir Pak Eric, selamat siang Selamat siang Silahkan Pak iya, Anggota DPRnya Dibanding tentang p a k i r miskin kok ke Australia gitu Kenapa kita ke negara yang lain yang lebih, lebih miskin lagi gitu e m a n g Australia kayaknya bukan negara miskin dan negara kaya gitu loh Pak、mm -hmm. Itu aja i、yeah, Ya baik, terima kasih Pak e r i k